Menunggu, katanya membosankan Menanti, katanya menjemukan Benar tidak ditanggapkan seperti ini Sebelumnya mari kita lihat Ternyata kita semua ini sedang menanti Semua kita sedang menunggu Seorang ibu yang hamil menanti anaknya Anggar Melahirkan Seorang bapak Menunggu dari pekerjaannya untuk mendapatkan gaji. Seorang anak yang sekolah di SD menunggu untuk tamat SD. Yang sekolah di SMP menunggu untuk tamat SMP. Yang sekolah di SMA menunggu tamat SMA. Yang kuliah menunggu untuk tamat kuliah. Kita semua sedang menunggu. Orang sakit menunggu untuk sehat. Seorang petani menunggu dari menanam untuk mendapatkan hasil panen. Seorang pengusaha menunggu dari menanam modal untuk mendapatkan. Hasil Sebenarnya kita semua menunggu Semuanya kita semua menanti Tapi apakah kita pernah merasa bosan? Apakah seorang ibu Yang hamil bosan dalam penantiannya Sehingga mengugurkan kandungannya Seorang kuliah bosan Kuliahnya sehingga keluar sebelum Waktunya Ternyata tidak ada Kenapa? Karena ketika mereka menanti, mereka aktif dalam kegiatan sehari-hari Mereka tidak punya waktu kosong, mereka tidak merenung, tidak hanya termaguh, terpaku, bertopang tangan Tapi ada kegiatan yang mereka lakukan Ibu yang hamil, ya kegiatannya memasak, kegiatannya sehari-hari, ya mungkin senam ibu hamil, mungkin menjahit dan lain sebagainya Seorang petani menanti dengan kegiatan yang lain. Tidak pernah dia duduk dia setiap hari duduk di sawah termenung untuk menanti wakapan ini panen ya. Tidak pernah. Oleh karena itu mereka tidak bosan. Jadi sebenarnya menanti itu tidak bosan. Menunggu tidak menjemukan. Yang membosankan adalah kehidupan tanpa kegiatan. Hidup tanpa aktivitas. Cuma duduk, terpaku, merenung, mematung, memandang langit, memandangi pandangan kosong. Itu yang membuat kita merasa jemu, Waktu terasa lama, masa terasa panjang. Itu yang membuat penantian kita merasa menjemukan. Oleh karena itu, yang kita sekarang dalam masa hidup ini, kita juga sedang menanti. Menanti datangnya ajal Menanti datangnya malaikat maut Yang akan mencabut nyawa kita Apakah penantian kita ini Akan kita penuhi dengan Termenung saja Tanpa kegiatan, tentu tidak Kita menanti dengan Melakukan ibadah sehari-hari Kita menanti dengan melakukan kegiatan sehari-hari Yang bermanfaat bagi kita Bermanfaat bagi Teman-teman kita Bermanfaat bagi keluarga kita Sehingga penantian kita Menunggu malaikat maut untuk mencabut nyawa tidak bosan, tapi penuh dengan kegiatan ibadah yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: Minar mukminin narijalun sadaku ma'hadul ma Allaha alaihi, fminhuman qadanahbah wa minhuman yang ta'bir wa ma'bud darutabdila. Di antara orang-orang mukminin ada yang menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Janji apa? Janji ashadu an la ilaha illallah Untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara mereka, orang-orang kaum mu'minin ini Ada yang sudah meninggal Di antara mereka ada yang Masih hidup Menunggu untuk dipanggil Saudara kita ada yang meninggal Bertemu dengan Allah Membawa bekal amalannya Dan kita yang masih hidup ini sebenarnya sedang menunggu Untuk bertemu dengan mereka Untuk berjumpa dengan mereka Maka, apakah yang akan kita lakukan dalam penantian ini? Jangan sia-siakan. Jangan sampai penantian ini menjadi sangat membosankan, sangat menjemukan. Penuhilah dengan aktivitas yang bermanfaat bagi kita pribadi dan bagi umat Islam seluruhnya.